Bye now. Ais abis syuting n i h Ais lapar Sekarang Ais mau makan mie kesukaan Ais yaitu mie lemon i l o Mi masakin dong mie kesukaan Ais mie lemon i l o Oke Mbak Ais, Umi masakin dulu ya mie lemon i l o itu dipanggang bukan digoreng jadi air rebusannya jernih Terima kasih Umi, Ais suka banget mie j o l e m o nilo Hmm enak banget, besok Ais mau lagi ya Mi? Oke、okay, Ais, kalau begitu besok Umi mau belanja ke supermarket terdekat